パキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキューパキュ Di laut gitu Jadi dia tidak, tidak dilepas Tapi dia dipekerjakan di daerah itu gitu loh Daerah yang kira-kira Rawan kecelakaan gitu Jadi mereka itu kerja berat gitu Tapi diawasi oleh sipir gitu Biasanya mereka itu dalam tahanan itu Mereka akan dapatkan、uh, Apa namanya semacam keringanan gitu Jadi oleh, oleh karena itu いーティアンティサリー、uh, t i ナティティタンガンヤングブラティトウヤ、シューブウノイカンパウシカンギュイトウラシ、タナウオスキュイトウラシ、タナウオスキュイトウラシアンギュウ、マガシ。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 そはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな k はあなた m あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなたははあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあ Dan kedua memang penjaranya kan harus dibikin lagi itu p e n j a r a p e n j a r a n y a kan memang kapasitasnya sudah kurang sekali, ya kan? Ada berapa sih a penjara a apa di Jakarta ini yang benar-benar bisa nampung n a r a p i d a r a a n y itu? Karena kebanyakan kan o v e r semua, apalagi sampai、mm. 500 persen itu. Terus di j a r a di situ, bukan di hukumannya ini.、Mm. Jadi kalau hukumannya yang d i p e r i n g a n orang... s e t i a t a n bisa berbuat kriminal, ya,、uh -huh. gak s a p terus sekolah lagi lah. Gitu, atau s e k a l i g u s penjara yang kualifikasinya berbintang, ya, Pak? Iya, <laughs> i Terima kasih, ya. Terima kasih. n a p a a j Pak? Saya, saya, saya, saya, saya, saya, s e y a saya, saya, saya, saya, saya, saya, a y a saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, s a a saya, saya, saya, saya, saya, saya, s k a saya, s a k a saya, saya, a y a s a a saya, a y a a y a s a y a y a masa kita kasih makan penjahat,、hmm. itu pun di penjara ini dan、hmm. lebih parah lagi kalau penjara sendiri sudah bukan memberikan efek k e r a jadi mereka di penjara lebih baik dapat makan daripada di luaran nggak dapat makan kan begitu l a jadi memang ada b a i k n y a juga untuk dipikirkan, mungkin ini agak sedikit menyinggung a g a m a y a kan ada juga itu、uh, yang hukuman ringan misalnya dipotong ujung jarinya gitu ya, k a n d i a n g a k di penjara dilepaskan aja, yang penting sudah tertanda itu. Dan ketika dilepaskan mereka kan pasti bisa mencari nafkah untuk keluarganya Bayangkan kalau misalnya ada seorang keluarga, kepala l u a a r g k e keluarganya ini di penjara b e r a h a anaknya lima gitu ya Dan mereka terus putus Tidak bisa nyari apa, nafkah untuk keluarganya Dan itu menimbulkan persoalan baru kan Tapi kalau dia paling ringan atau a p a r e t Potong ujung jarinya gitu Kan dia juga u d a h hukuman masyarakat ini Dan dia masih bisa kerja untuk keluarganya k r a k i r a begitu. Karena、okay. penjara ini nggak akan ada habisnya,、yeah, Pak Haji. Iya, Pak Haji. Silakan. Iya, tadi Bapak itu benar juga.、Tuh. Tapi sebenarnya orang kalau punya anak lima mikir-mikir kalau mau bikin kejahatan dikecuali ke kepresan. Nah, yang saya anjurkan malah hukuman masih itu ditingkatkan. Teroris-teroris itu udahlah jangan dipenjara lagi kalau terbukti d o r salah langsung dihajar di dimatiin aja langsung, kayak kemarin yang bali itu aduh lama banget, l i n t Pelintat u t l i n t u t saya bingung sama ini, padahal akhirnya mati juga yang, <tuh> yang gawat-galak kayak pemerkosaan, pembunuhan t u h langsung hukum a t i aja, biar orang juga cerah kalau sekarang m a h di penjara ntar n g e g o k dikit, dikurangin remisi remisi, remisi, Wah b a s i makasih ya,、Selamat、pagi pagi toh ya pagi mbak, silahkan mbak saya mau ke m e n u r u nih, menurutnya ini kayaknya kok, atau i i gitu sih Harusnya jangan gitu dong, harusnya yang, yang punya, punya kesalahan berat cukup s e d o e d o t n y a sehingga k e j a h a t a n itu berkurang, bukan, bukan malah dikurangin gitu.、Hmm. i t u aja deh, Pak. Oke,、okay, terima kasih. Ya, Bapak Edo. Ya. Silahkan. Menurut saya, t e r p i d a namati itu juga menambah jumlah n a r a p i d a n a k a r e n a b e r p e n e t p e l e t prosesnya. Yang、hmm. penting nih seperti Bapak tadi ngomong itu Begitu kena, boleh mati, cukir Udah、hmm. jadi n gak g berlarut-larut Jadi n gak g l a n g stay a Iya <laughs> Terima kasih Pak Edo Ya, ya Pak Hendry selamat pagi Selamat pagi s l a h、uh, k a n Menurut saya bukan jumlah hukuman yang dikurangkan ya Maksudnya yang penjahat itu yang dikurangkan Jadi sekarang banyak yang masuk penjara karena bisa dapat makan daripada mereka di jalan Jadi saya j i l a s e t u j u 何だ <Yeah. S 2> <Hello. S 1> パンのパンジヤントマシャラホコマティメマンカラミヤコニャワー、ドサイクロスティーローバーカラカネワンダジー、ボーマンバーホコマティアスペシャルパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ Itu yang harus kita pertimbangkan. Tapi yang jelas, penjara itu kalau melihat hukum agama, salah satu agama itu memang tidak ada sebenarnya. Jadi yang ada adalah hukuman badan, cambuk, fisik. Dan itu、uh, di Singapura a j a anak-anak kecil yang melakukan kesalahan, bukan di di apa, di apa tidak di, di, boleh masuk sekolah, tapi justru masuk r u m a h s e k sekolah, tapi dicambuk. Di Singapura dilakukan seperti itu, dicambuk b e r a p a kali, tidak pernah lihat、uh, TV-nya. b i t e r i m a kasih. Oke,、okay. uh, Dhani? どうもありがとうございました。 パスカフェラム、ダパムニャローカン、イティーニケパザ、メンディー l ク、スパヤカミジュガディヘパットモデルン a レオ、ウントクマラサナカンイニ。 Labor realtà ak cukup itu Bu.、Hmm. Ya, jadi apa penjara-penjara terpenting itu kan ukurannya cukup luas hanya dihuni satu dua orang gitu nah sementara p e n g h u n i kelas rakyat kecil itu dengan ukuran yang sempit dihuni banyak orang jadi semua diberlakukan aja mestinya sangat cukup t e r m a kasih oke、okay, pak bernard selamat pagi pagi p a、nah, yang sebenarnya konsep kita itu u d a h salah ya konsep sekarang itu t i t a lihat itu itu makan tidur saja Nah, jadi itu perlu dilakukan、uh, perubahan, itu pulau-pulau kita kan masih banyak.、Hmm. Yeah. Uh, Lalu, pulau-pulau kita itu masih banyak itu dibangun, kemudian itu diberdayakan.、Uh, disuruh tanam ke cocok padi ke, ya kan buka perkebunan atau a p a a a pakai tenaga itu. Nah,、uh, itu kan tenaga gratis. nah、mm -hmm. uh, Tinggal dikasih makan saja. じゃあ、ロビーじゃあ、ロビーじ a あ、ロビー o ゃあ、n ビーじゃあ、a ビーじ a あ、ロビーじゃあ、d ビーじゃあ、ロビーじゃあ、ロビーじゃあ、ロビーじゃあ、ロビーじゃあ、ロビー パーファイティーです。 Uh, kemungkinan orang itu juga yang hukuman di bawah satu tahun mungkin ada s a k r i w a dan segala sesuatunya bisa memberikan satu motivasi ke depan karirnya buat beliau untuk menegur jalan yang terbaik jadi saya setuju sekali dengan beliau, makasih okay, ya oke, Pak y a y a halo, pagi p a s i l a k a n saya punya utuh biasanya orang-orang y i n g b e r a r a itu terus dihukum di, di, di, dengan kesalahannya misalnya dia m e r u g i k a n orang satu、uh, juta よかった <Halo. S 2> Kalau、uh, jangan diberikan kebebasan, tapi diberikan masa p e r t o b a a n Jadi、uh, begitu dia keluar s e t e l a masa percobaan, m e r i k t a harus m e n e n i k a n penjara. Selamat, selamat mati, siang、ya. Ibu Wibi. Ya, selamat siang. Silakan Ibu. Saya tekanan gini, jadi <tuh> pengguna narkoba bukan pengedar ya. Kalau pengedar hukuman mati, tapi pengguna narkoba. Seharusnya mereka tidak dipenjara, tapi di tempat rehab. Nah itu nggak perlu dipenjarakan, itu aja.、Mm -hmm. Baik, terima kasih Ibu Wibi, Bapak Yudi selamat siang. Selamat siang. Silahkan Pak. Iya, uh, ini、uh, keadaan darurat, jadi uh, saya uh, setuju. Uh, cuma uh, ada persalapan mereka betul、uh, harus berjanji、uh, yang bawa tidak m e m g u l a n g i lagi. Uh, jadi benar-benar.、Uh, bebasnya itu nanti tidak mengulangi lagi itu aja komentar saya baik terima kasih Pak Yudi ya ada perjanjian di dalamnya Pak Pak Charlie selamat siang selamat siang silakan komentar anda Pak iya、uh, kalau saya、uh, menyarankan untuk memberikan、uh, kuman pengganti ya、uh -huh. jadi Pak mungkin、uh, kerja sosial atau、uh, yang lainnya lah jadi sehingga mereka tuh kayak misalnya ngebantu Uh, ngobersihin kota Jakarta atau gimana lah、hmm. atau gimana jadi sehingga mereka tuh benar-benar ada sanksi yang、uh, real gitu.、Hmm. Oke,、okay. baik terima kasih Bapak Charlie, Bapak、hmm. Andrea selamat siang. Masih ya. Silakan Pak.、Uh, mestinya tidak boleh kita memberikan keringanan-keringanan、uh, seperti itu、hmm. karena nanti、uh, bisa jadi.、Uh, s e t i a Penjara itu menawarkan、uh, Sesuatu a Pembebasan a dengan menjual、uh, Hukuman itu、mm -hmm. Itu pertama Yang kedua、uh, Mestinya yang u d a h dihukum mati itu langsung Di resecute, jadi penjara itu Banyak yang kosong, jangan dibuikin b e r k e l、uh, e t e l e APK Apa segala macam b e r、mm、t a h -hmm. u n t a h u n orang itu tidak pernah Di hukum mati akhirnya パンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアはパンリアはパンリアスはパパアスアスアスはパンスはパンパンリアスンアスンリアスはパンリパパンリアスはンリアスはパンはパンリンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリアスはパンリ tenaga hukum itu,、hmm. jadi dua jadi, jadi cuma dari kan sebagai kalau yang ingin mendapatkan pengampu n a n u m harus keluar uang sekian lagi itu hanya permainan aparat itu.、Hmm -mm.